Adapun secara khusus untuk catatan dari khobar inna ini Ada beberapa catatan Yang pertama bahwasanya untuk menentukan mana isim inna dan khobarnya ya, Untuk menentukan mana isim inna dan khobarnya Terlebih dahulu harus dicari mana muktadak dan khobarnya ya. Mana muktadaknya dan mana khobarnya Sehingga apabila didapatkan khobar di depan ya Atau muktadak di belakang maka isim dan khabar inna juga menyesuaikan karena fungsi inna dia itu apa? menasabkan isim ya, menasabkan mubtada dan merofakkan apa? khabar ya, menasabkan mubtada dan merofakkan khabar sehingga perlu dilihat dulu mana mubtada yang nanti akan dinasabkan dan mana khabarnya yang nantinya akan dirofakkan ya. Kalau misalnya ya mubtadanya berada di belakang ya mubtadanya berada di belakang atau dikenal dengan mubtadak muakhar yang tidak terletak langsung ya di depan ya inna maka dialah yang akan kita nasabkan ya sebagai contoh misalnya untuk memudahkan pembahasan ini misalnya ada suatu susunan kalimat fil baiti ar-rajulu ya fil baiti ar-rajulu seorang laki-laki itu di dalam rumah ya Maka kata fil baiti ini adalah khabar muqaddam dan dia bukan mubtada dia adalah khabar muqaddam sedangkan ar-rajul dia adalah mubtada muakhar sehingga apa ya sehingga ingat bahwasanya apabila kemasukan inna dan fungsi inna adalah apa menasabkan mubtada ya maka kalimatnya adalah inna fil baiti ar-rajula inna fil baiti ar-rajula ar-rajul dia menjadi mansub ya karena kemasukan inna dan dia adalah ya mubtada muakhar asalnya ya kemudian kemasukan dari inna sehingga isim innanya adalah ar-rajul yang awalnya tadinya adalah sebagai muktada muakhar sehingga ar-rajul pada susunan kalimat inna fil baiti ar-rajula ya ar-rajul dia mansub ya sebagai isim dari inna Baik sebagai catatan kedua, ya. Jika mudadak berbentuk domir, maka isim ina menyesuaikan, ya. Sudah kita sampaikan, ya. Bahwasanya, jika mudadak berbentuk domir, maka isim ina menyesuaikan. Maksudnya apa? Menyesuaikan dengan domir tersebut, ya. Menyesuaikan dengan domir tersebut dan mengikuti tasrifnya kita tasrif, ya. Setelahnya antum semuanya sudah kita ya sampaikan ya. Sebagai contoh misalnya hum muslimuna ya. Hum muslimunah. Hum di sini dia adalah sebagai mubtada. Karena mubtada berbentuk dhamir maka isim ina menyesuaikan sehingga menjadi bagaimana? Menjadi innahum muslimuna Menjadi apa? Innahum muslimuna Contoh yang lain misalnya anta zakiyun ya anta zakiyun ya kamu ini orang yang cerdas ya nah di sini muktadarnya adalah gomir gomir apa gomir anta maka apabila kemasukan inna Innanya menyesuaikan dengan gomirnya kita tasrif sehingga menjadi apa inna zakiyun ya baik demikian ya ekwa tivillah pembahasan tentang Ya khabar inna, dan ini merupakan ya termasuk kelompok dari marfuatul asma